selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nena. s i l a k a n Pak. Iya, kalau menurut saya ya memang bukan karena kita tidak demokrasi t a u a y i t i d a k belum baca bukunya. Cuman、uh, kalau memang mendiskreditkan a g a m tertentu gitu ya, itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi kan kita saling menjaga toleransi di antara kita. Pokoknya kita cari aman-aman aja deh. Jadi jangan、uh, yang kita hidup damai aja. Jadi jangan Saling、uh, menjelek-jelekan Atau saling memperburuk situasi Kita agama Menjalankan agama masing-masing Saya menjalankan agama, kita menjalankan agama Orang lain juga harus menjalankan agama Jadi jangan saling mencampuri Urusan masing-masing gitu soal agama Saya kira、uh, Ini juga karena aparat k e a m a n a n juga Jadi kita anarkis Karena kenapa? Karena kita saluran hukum Dan segala macamnya buntu Jadi mereka sulit untuk、uh, berbicara secara baik-baik itu sulit karena tidak didengar gitu, jadi saya mohon pihak keamanan juga harusnya ee, lebih cepat sensitif terhadap hal ini, terima kasih mas.、Yeah, terima kasih Pak William, selamat pagi iya、yeah. yeah, ada y a a setuju dengan yang pendapat pertama ya ya demokrasi itu bukan segala-galanya semua di, diperbolehkan sebenarnya kan dulu yang namanya buku kalau mau terbit t u ada kejaksaan a g u n g screening dulu ya apalagi ini kalau udah di tingkat diskusi kan udah setengah umum ini buku nah itu sebenarnya n gak g boleh, harusnya di tingkat、e, kejaksaan a g u n g dulu,、e, sensor dengan ketat, nah, bukunya kalau memang yang menyinggung Sarah ya sebaiknya jangan gitu ba,、e, baik di パパギマサロセブ i セブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセ a ロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセブロセ Ini keyakinan Kalau agama mungkin lebih jelas ya Karena itu undang-undang dari atas Jadi kalau dikatakan merah-merah Kalau dikatakan hitam-hitam Kalau dikatakan s u s i s u s i Jadi kalau undang-undangnya yang dibuat oleh manusia、e, Jadi saya sendiri belum membaca bukunya Tapi、e, sulit sekali Kalau topiknya antara agama dengan demokrasi Itu aja m b n t a t e r a m a kasih、okay. s i l a k a n Pak Selamat Saya itu、uh, mikirnya begini, kenapa itu sering ada anggapan orang lain melecehkan agama Islam. Jadi, mestinya itu kalau saya melihat kenapa bisa santai begitu, emang orang lain itu d u n g u atau salah mikirnya gitu loh. Jadi, saya kadang-kadang berpikir, ini kenapa sampai orang-orang bule yang... Ya Rasional gitu Sampai begitu Baik,、nah, terima kasih Ya, Pak Abdul, selamat siang, silakan Siang, Pak Silakan、uh, Kalau menurut saya ya、uh, Biarin aja orang mau melakukan Penelitian segala m a c a m Yang benar, tetap benar gitu. Kalau memang benar, ya benar g i Tapi u t memang juga orang bule juga suka nyebelin juga sih Misalnya neliti, neliti, neliti n Dia sendiri kehidupannya terlalu bebas Free, ya, terlalu g a k kurang bermoral gitu. Tapi kalau menurut saya dari sisi、uh, umat Islam juga g a k perlu reaksi berlebihan karena kembali yang saya bilang tadi yang benar ya benar. Kalau salah ya salah gitu. Ada misalnya、uh, orang sulit dipaham terhadap atau orang punya keyakinan tertentu terhadap. agama yang alirannya A atau alagama alirannya B gitu tiarinin ya, aja yang benar itu benar yang salah itu salah kenapa kita m e s t i p u s i n g Kalau menurut saya sih allah tuh g a k perlu dibela gitu kenapa? Karena kita ini siapa? Kita ini cuma manusia kecil seperti sebutir pasir di lautan mau ngebela yang m a k u a s a kata yang m a k u a s a g a k perlu ngebela gua lo yang penting kelakuan lo bener kelakuan lo yang bener lo baik sama orang berbuat baik membantu orang produktif membuat orang yang miskin jadi nggak miskin yang susah dibantu itu yang penting soal membela t u kan kadang overacting sebenarnya jadi kalau menurut saya ya hal-hal、e, kayak gitu nggak usah seperti kayak kebakaran jenggot gitu nggak usah merasa paling benar gitu belum tentu kalau lo merasa paling benar deh ngaca deh kira-kira lo punya dosa nggak gitu lo tuh gak keblok nggak sama orang kalau lo sendiri g e b l o k lo bunuh diri lo sendiri gitu jadi b u l e h juga nggak usah terlalu Banyak penelitian yang m a c a m m a c a m Sementara kelakuan mereka juga kadang-kadang kurang berporal、ya. Jadi kembali lagi ke kita Mbak m a kasih Pak Abdul Yang lainnya 633-9160 Halo ya s i l a k a n Pak Ya yang barusan bicara itu sangat bagus sekali ya Jadi memang n Gak per g perlu terlalu overacting ya Kita tahu sendiri yang overacting Overacting -over itu seperti majelis m u j a h i d i n Indonesia k a n itu kan dikategorikan sebagai teroris ya Perusak, pembunuh Segala m a c a m n y a Kalau memang dia benar, Islam kita ini benar Orang-orang akan menilai Jadi tidak perlu overacting seperti itu Dengan merusak, membakar Kalau seperti begitu itu menunjukkan bahwa memang benar Agama Islam, agama yang merusak, membunuh, dan lain sebagainya Itu perbuatan bodoh Saya nilai gitu ya, makasih Ya, terima kasih kembali b u Eli, silakan s a l a m a t cek Ibu 私は200円 a 200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で200円で2 0で200円で2 0で200円で2 0で200円で200円で200円で Ribut ini, ribut itu, ternyata kelakuan n y a seperti itu, gak ada gunanya Bu sebenarnya. Agama apa aja semua, b e l a j a r a n n y a adalah menuju atau menyembah Tuhan. Tapi n gak g tau ya, itu manusianya itu semua, otaknya, hatinya, semuanya gejat, gak ada gunanya. Makasih Bu. Terima kasih kembali, baik.